Alhamdulillah, hamdan kathiran, tiban, mubarakan fiikum. Mihibah Rabbun arda wa sallat wa salam waala nabiina Muhammad waala alihi wasahbihi wa mansaara alana jihbi insan ilai umi dan wabat. Ba bapa bapa ibu ibu sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi kita Muhammadin shallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai akhir hayat. Uh, bapak-bapak ibu-ibu sekalian di hari yang spesial ini kita akan melanjutkan kajian kita manhajun yaumiyyun li talibil ilm uh, manhaj sehari-hari bagi para penuntut ilmu menahat sehari-hari bagi para penuntut ilmu. <tuh> dan ini buku penting sekali, buku basic sekali, tapi basic yang sering kali diremehkan oleh orang justru menjadi tolak ukur berhasil atau tidaknya seseorang di dunia ilmu. Dan hadirin dan dirahmati oleh Allah SWT, kaidah mengatakan menhurimul usul, hurimul usul barang siapa yang tidak mendapatkan pondasi maka dia tidak akan sampai pada tujuan maka kalau pondasi kita lemah kita pun akan lemah kita akan lemah dan kalau pondasi kita kuat kita pun akan kuat ke depan insya Allah Taala hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan ya Siapa yang mau baca, terus kita akan sedikit kasih nasihat tentang e, awal Ramadan ini. Tapi sebelumnya kita lanjutkan dulu materi kita. Silakan dibaca, e, membaca sesuai dengan kultur para ulama ya, di majlis-majlis mereka. Jangan lupa baca Bismillah, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalal mu'alif. Rahimahullah. Atau kalau susah ucapkan qalal mu'alif, kita ucapkan berkata penulis, semoga Allah merahmati beliau. Jadi di sana ada bismillah, basmalah. kita minta pertolongan kepada Allah, biar Allah berkahi kita. Yang kedua kita bersalawat kepada Nabi SAW, apalagi ini hari Jumat ya, kita bersalawat. Terus yang ketiga kita doain penulisnya, karena salah satu adab. Uh, penuntut ilmu itu mendoakan gurunya dan orang yang kasih ilmu sama dia dan kita harus beradab kepada orang yang kasih ilmu kepada kita dan ketika kita baca tulisannya Syautemin, maka kita harus beradab dengan beliau Silakan. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah penulis rahimahullah menuliskan wa ini la as alullah wa ta ta'ala an fi qona jami'an lima fihil huda farshad wasawab wassadat an yaja'alana hudatan muhtadin taulihina muslimina fa aqul ya terima kasih sampai di situ alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ini adalah akhir dari muqaddimah yang beliau sampaikan setelah beliau menjelaskan bahwa ini adalah respon atau jawaban dari permintaan seorang murid beliau agar beliau menjelaskan manhaj uh, pola hidup sehari-hari yang ditempuh oleh seorang penuntut ilmu. Setelah itu beliau menutup mukaddimah ini dengan doa. Uh, pentingnya apa Ustadz? Oh doa ini penting. Dan doa kita tahu bersama, ad-doa'uwal ibadah, kata Nabi SAW. Doa adalah inti dari ibadah. Doa adalah inti dari ibadah. Dan ketika uh, Syauti Min uh, membuka, mukaddi, uh, menutup mukaddimahnya dengan doa, ini menunjukkan betapa Besarnya tawakal beliau kepada Allah Subhanahu wa taala nahsabu kadzalik wa la nuzaki illa lahad. Karena sekali lagi doa adalah inti dari ibadah sebagaimana hadis An-Nu'man bin Bashir. Kemarin kita lihat apa doa yang disampaikan oleh lima Muhammad bin Salafus Shalihin. Kata beliau, beliau berdoa wa inni la as'alullah taala an yuwaffiqana jami'an lima fihi alhuda wa arsyad wa saw wa salam dan sungguh aku meminta dan sungguh aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik kepada kita semua ke hal-hal yang di dalamnya ada huda, hidayah, ar-rsyad petunjuk as-shawab kebenaran dan as-sadad hal yang lurus kelurusan jadi beliau meminta agar Allah memberikan taufik kepada beliau dan kita yang baca nih, yang nanya, yang baca buku beliau itu semua didoakan mendapatkan hidayah, lalu petunjuk, lalu kebenaran dan hal yang lurus. Wahani Joala Nahudatan, Wahtadin Salihin, Amuslihin. Jadi hadirin sekalian. Sekali lagi saya ingin tekankan, kultur di dunia ilmu adalah saling menyayangi satu dengan yang lain. Kultur di dunia ilmu adalah al-ilmu rahimun baina ahli. Ini e, kalimat yang sering banget saya pribadi dengar dari banyak para masyaih kami. Jadi mereka selalu bila, e, seringkali bilang al-ilmu rahimun baina ahli. Al-ilmu rahimun baina ahli ilmu itu membuat kita tuh saling menyayangi, gitu loh. Jadi kalau misalnya saya minta sesuatu ke sheikh saya gitu ya, uh, sheikh bisa tolong kopi. Uh, waktu itu anda pernah minta beberapa buku PDF ke uh, apa namanya flashdisk, boleh nggak minta uh, di flashdisk ya? kata beliau. Alilmu rahimun baina ahli Muhammad. Ilmu itu membuat kita tuh saling menyayangi, saling men support, ya boleh lah, gitu loh. Terus Anda pernah minta uh, disertasi salah satu masyayikh uh, berkaitan dengan uh, waktu itu tulis bahas Anda. Boleh enggak Syekh Anda minta disertasi antum? Bila bilang Ya Muhammad al-ilmu rahimun maina ahli. Muhammad. Saya dipanggil Muhammad dulu kali kampus. Ilmu itu saling eh, yang membuat kita saling menyayangi. Ya boleh lah Kenapa enggak? Nanti saya Uh, apa saya kirimkan disertasi saya jadi dan salah satu bentuk kasih sayang kan saling doa ya hadirin doakan makanya para ulama itu enak aja hidupannya itu hidupannya tuh teduh aja karena mendoain dan ulama nggak lupa mendoakan murid-muridnya pembaca bukunya makanya didoain al huda warshad waswab wassadat jadi ketulusan mereka itulah yang membuat buku-buku mereka berkah dan kita beda aja baca buku para ulama. Kayaknya walaupun sederhana ada apa ya kalau bahas orang sekarang tuh faktor magisnya tuh masya Allah gitulah. Kenapa? Karena didoain tulus sama mereka. Nah ini yang harus diterapkan buat antum semua dan buat saya juga. Jadi hendaknya eh, kita saling mendoakan satu dengan yang lain dan doanya tulus dari lubuk hati yang paling dalam, bukan hanya basa-basi di dunia penuntut ilmunya banyak yang benar-benar tulus loh makanya uh, apa, kalau Antum pernah dengerin rekaman kajiannya yang lama-lama Syekh Usemin kali ya, Syekh Usemin atau Syekh Fauzan atau Syekh Bin Baz itu ada di beberapa rekaman itu penuntut-penuntut ilmu itu nelfon nelfon masyaikh hanya untuk doa aja hanya untuk kasih salam apalagi kalau dalam momen-momen idul fitri dan seterusnya karena kan mereka tahu kalau ahli ilmu yang kasih doa kasih salam tuh efeknya luar biasa jadi berapa kali tuh kita dengar tuh dan juga di para masyaikh-masyaikh kita ya Yo asalamualaikum waalaikumsalam. Numpang ngene. Asalamualaikum, Waalaikumsalam. Gimana halu? Baik. Hayakumullah. Uh, terus ada beberapa kali doa, terus ditanya, hal min khidmah. Ada bisa dibantu apa kata masyaikhnya? Terus penelpon bilang, enggak enggak uh, ada apa-apa kecuali saya ingin nelpon hanya untuk mengucapkan salam aja syekh. Artinya kalau saya ucapkan salam kan saya dapat jawaban salam dari antum gitu. Itu aja. Jadi kata syekhnya itu eh pagi desa wan khairan atas perhatianikum warahmatullahi wabarakatuh itu dunia ilmu ya kulturnya tuh gitu ya. kalau benar-benar ori penuntut-penuntut ilmunya adapun yang KW memang enggak ya tapi kalau yang ori itu sekali lagi apa ya pokoknya terdua aja tuh hati-hati mereka senang aja tuh kita lihat gimana kasih kebaikan ke orang gimana kasih doa ke orang dan itu yang dilakukan Sheikh Biar kita ini lurus semua. nih Biar kita lurus. Al-huda wa rasyat wa, wa sada'at. Lalu doa yang berikutnya. Wa an-ya-ja'alana hudatan muhtadin salihin muslihin. Dan semoga Allah menjadikan kita uh, memberikan petunjuk memberikan hidayah kepada orang dan kita juga berada dalam hidayah. Menjadikan kita soleh dan mensolehkan orang. Nah ini poinnya nih hadirin. Kitanya dapat hidayah, terus kita kasih hidayah kepada orang kita nyaseoleh dan kita memberikan kesolehan kepada orang. Jadi yang harus kita camkan ini pola pikirnya, seolehkan diri kita lalu upaya bagaimana caranya biar orang lain itu seoleh. Karena banyak orang itu miss di konsep ini. Banyak orang hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang itu dia baik, dia berusaha mensolehkan diri, tapi gak seneng kalau orang lain itu soleh kayak dia. Hasad, gak mau disaingin. Pokoknya, dia harus berada di depan, tapi gak sehat caranya. Kalau fastabi ul-khairat sehat ya. Al-Baqarah 148, maka berlomba-lomba mengerjakan kebajikan, itu gak ada noda hasad. Seneng-seneng aja. gitu Aku harus, ya kayak Umar kan, Umar Hari ini aku harus kalahin Abu Bakar. Eh, ternyata Abu Bakar kasih seluruh hartanya. Umar gak hasad, gak sebel. Aduh, gak benar nih Abu Bakar. Abu Bakar cuma cari muka aja tuh. Abu Bakar pencitraan. pencitraan Enggak. Umar justru mengatakan, semenjak hari ini aku tahu aku gak akan pernah bisa kalahkan Abu Bakar. Jadi gak ada hasad, tapi bersaing. Nah, yang jadi masalah adalah, termasuk di dunia ilmu, di dunia dakwah mungkin, Uh, sebagian pihak itu gak seneng kalau saudaranya soleh juga kayak dia. Jadi hasad. Gak seneng ketika majelis taklim yang lain rame. Apalagi lebih rame dari dia. kesal dia tuh. Gak seneng kalau uh, yang hadir di majelis temannya lebih banyak daripada yang hadir di majelis dia. Harusnya kan seneng. Eh, Masya Allah yang datang banyak. Oke, okay, mungkin Pintu hidayah mereka bukan dari saya tapi dari teman saya, dari majelis taklim teman saya, dari ustadz lain kalau misalnya kita ustadz ya mungkin dakwah kita nggak didengar tapi alhamdulillah mereka mau dengar ustadz A. Yang penting kan kejaran Allah bukan kejaran kita. Selama yang diajarkan benar, syari senang-senang aja. Makanya kan masih ingat kan? sebagaimana yang dikatakan uh, para ulama kita seperti An Nawawi dalam Adabul Fatwa dan Adabul Futiah juga uh, dulu para sahabat kalau ditanya berharap teman yang jawab terus temannya ke temannya lagi temannya lagi ke temannya lagi akhirnya ketemu orang pertama lagi itu karena apa ya nggak nggak mereka nggak punya kepentingan sih pengennya tuh uh, orang lain yang uh, memback up-nya tongga maju gitu. Apalagi masalah Fatum mereka takut juga dan juga senang kalau ada orang lain jawab, jadi antum aja. Jadi enggak enggak ada itu ya, enggak ada hasad di dalam hati. Saya senang aja orang dapat hidayah itu senang. Bagaimana dia dapat hidayah? Orang bisa ngerjain yang dia kerjain itu senang. Orang bisa sukses kayak dia sukses itu senang makanya itu Imam Syafi'i kan Imam Syafi'i kan di di salah satu quote atau kalimat yang sangat terkenal kan aku berharap manusia mengambil ilmu dariku dan menyebarkannya tanpa menyebutkan nama aku sama sekali senang tuh orang orang tahu seperti dia tahu tuh senang tanpa harus bawa bawa nama saya jadi claim aja gitu jadi Imam Syafi'i tuh senang misalnya parafli kasih mutiara hikmahnya Imam Syafi'i tapi Pak Rafli tidak sebut itu dari Imam Syafi'i. Jadi orang pikir itu, Masya Allah, Pak Rafli itu luar biasa, penuh dengan hikmah Badalemah kuatnya Imam Syafi'i. Itu Imam Syafi'i senang. Senang Imam Syafi'i kalau begitu. Tapi memang itu ya, Subhanallah. Memang Allah itu justru membuat orang kayak gitu tuh jadi terkenal. Jadi kalaupun kita disuruh itu, tetap aja kita akan katakan, ini ucapan Syafi'i. Pak Rafli tetap akan mengatakan, ini Syafi'i. Jadi supaya beliau yang terkenal kan, dan itu yang terbukti pada hari ini. Semua dengan senengnya menyampaikan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Dan saya pribadi itu senang banget kalau ketemu sebuah pembahasan. Ini pandangan Imam Syafi'i itu senengnya meminta ampun. Apalagi kan dakwah di Indonesia yang madafnya madaf Syafi'i, otomatis kan kita senang kalau ada kali ada penguat dari langsung dari Imam Syafi'i. Dan eh, saya berpikir lebih jauh ya ini mungkin keberkahan beliau juga. Yang ya, gak mau e, disebutkan namanya, tapi yang penting diambil ilmunya, biar orang dapat hidayah, tanpa menyebutkan nama beliau, tanpa beliau dapat royalti apapun, tapi justru orang-orang tuh enggan kecuali nyebut nama beliau. Bahkan seneng kalau ketemu nama beliau. Senang banget kalau ketemu Nama beliau Itu e, luar biasa Dan dan saya yakin Banyak usah juga demikian gitu ya Ketika misalnya kita ingin menjelaskan Sunnah-sunnah yang dilupakan masyarakat Terus ternyata ini Madhab syafi'i, waduh senang banget itu Senang lah Madhab syafi'i Jadi dukung sama syafi'i Nah begitu juga hadir Kita pengen dapat petunjuk, dapat hidayah dan orang lain pun juga dapat hidayah. Itu sekali lagi ini manhajnya yaumil. Ini jangan diremehkan, ini polanya para penuntut ilmu. Para penuntut ilmu itu, saya dapat hidayah, teman saya dapat hidayah. Saya dapat hidayah, saudara saya dapat hidayah. Saya dapat hidayah, kakak adik saya dapat hidayah. Saya dapat hidayah, teman orang Indonesia yang di Maskat dapat hidayah. Itu saya senang banget. Walaupun mungkin dari, bukan dari saya. Saya bisa lakukan ini, orang lain bisa lakukan juga, saya senang. Saya happy. gitu. Jadi hatinya itu bersih. Itu eh, poin. Saya soleh, orang lain juga soleh. Gimana cara mensolehkan orang lain? Itu kan. Saya mengerjakan keselehan, orang lain orang mengerjakan salam juga dong dan saya senang, aduh senang banget deh, saya dapat kesolehan. itu poin, poin yang kedua atau sebaliknya hadirin, sebagian orang ada yang hobi ngasih kesolehan ke orang, kasih hidayah irshad ke orang, tapi dia sendiri nggak dapat hidayah atau nggak mau mengejar hidayah dan nggak nggak soleh. dan ini terjadi juga, jadi Uh, sibuk dakwah ke sana, dakwah ke sini, share sana, share sini, jadi admin sana, admin sini. Tapi dia kayak lilin yang menerangi sebuah ruangan namun dirinya sendiri meleleh. Makanya Allah enggak suka kan. Allah katakan kaburmakatan indallahi an taqulu ma'la la taf'alun. Kemurkaan dan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala kalian menyampaikan apa yang kalian tidak lakukan Surat Al-Saf ayat 3 jadi ini PR buat kita kita nih penuntut ilmu penuntut ilmu harus berpikir eh, mix eh, menggabungkan antara gimana caranya saya jadi soleh terus orang lain pun juga ikut soleh jangan sibuk sibuk sibuk sibuk sehingga kita lupa diri sendiri Karena kita bukan artis, kita bukan entertainment, kita bukan aktor atau aktris. Kalau filosofi panggung dan filosofi dunia entertainment, yang penting orang happy, terlepas kita hancur, kan gitu ya. Anda harus tetap senyum ketika membawakan acara walaupun 5 menit yang lalu Anda baru dicerai oleh suami Anda via WA. Gimana perasaan news anchor tuh ya? News anchor sebelum uh, live itu suaminya bilang kamu saya cerai. Itu enggak boleh nangis tuh. Harus tetap happy senyum gitu. Gimana kabarnya pemirsa? Ada headline news kali ini gitu kan di sangker. Dia Dirinya hancur. Dirinya hancur. Dia harus bisa menghibur di atas panggung walaupun hancur. Salah satu yang baru bunuh diri beberapa waktu yang lalu kan itu kan. Habis konser bunuh diri. Bayangkan habis konser bunuh diri. Orang pada shock semua. Jadi semua tuh apa? Semuanya Fata Morgana, semuanya... Uh, acting belaka tapi dakwah enggak dakwah enggak dakwah bukan seperti itu ketika Pak Isa ingin mendakwahi keluarga besar Pak Isa harus settle juga Pak Isa emang happy gitu memang bahagia memang tenang nih aman itu tenang baru kita bicara orang hidup atau bahasa yang lebih tepat harus berusaha menjadi orang soleh karena kita saya masih banyak kekurangan yang termasuk yang berbicara kita harus ada upaya ke sana harus tercermin tuh harus tercermin harus ada upaya bukan hanya sekedar kerjaan ini lang jen ini padahal dirinya juga masih sakit masih bermasalah itu poin yang penting dan banyak dilupakan oleh orang banyak dilupakan oleh orang dan hadirin ini poin yang berikutnya soleh dan mensolehkan dia atas petunjuk dan memberi petunjuk ini benar-benar harus dijadikan manhaj antum semua karena inilah cara untuk mengundang keberkahan dari Allah Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 30-31 ucapan dari Nabi Isa AS Pak Denny tolong baca terjemahan surat Maryam 30-31 Qala inni abdullah atani alkitab waja'alani nabiyya waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salatu ma dumtu tuhayya Semula berkata Isa sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab Al-Qur'an dan Dia menjadikan aku seorang nabi dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada dan Dia memerintahkan kepada aku mendirikan sholat dan meningkatkan jalan selama aku hidup. Iya terima kasih ya Subhanallah Keran hadirin dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wataala. Ibn Al-Qayyim menjelaskan bahwa sumber keberkahan terbesar adalah ini. Konsepnya Nabi Isa. Di waktu yang sama, beliau menjadi hamba Allah. Orang yang senantiasa menghamba, beribadah kepada Allah. Mentauhidkan Allah. Atani Al-Kitab. Dapat kitab suci Injil. Dan di waktu yang sama, وَجَعَلَنِي نَبِيًّا Dan Allah menjadikan aku sebagai seorang Nabi. Sebagai seorang Rasul. Kita tahu Nabi Isa Rasul. Bukan hanya Nabi. Nabi dan Rasul. Apa yang terjadi? وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَكُنْتُ Dan Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Jadi kata Al-Imam Nul Qaim dalam kitabnya uh, Risalah ila ahadil ikhwa ya. Pernah baca gak kan, buku itu? Buku itu menarik deh. Buku itu bagus. Dan itu pernah dikaji sama Syed Sulaiman Rohaili di sebuah, di Gawroh ya. Di Gawroh para asatir. Ya. Risalah ila ahadil ikhwa. Surat untuk salah satu saudaraku. Jadi beliau katakan bahwa berkah itu kalau kita belajar dan mengajar. Kalau kita soleh dan muslih, kalau kita muhtadi dan hadi, jadi kita solehkan diri kita dan di waktu yang sama kita transfer kesolehan ke orang lain. Kita di atas petunjuk dan kita berikan petunjuk itu kepada orang lain. Oh itu udah. Kalau itu bisa kita lakukan sebagai pola hidup kita. Maka kata Ibnul qayyim yang terjadi apa? Waajaala nihubarokan ainama kuntu Allah akan kasih keberkahan bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian dimanapun antum berada. Dimanapun, dimanapun, mau di Maskat kek, mau harus balik lagi ke Indo kek, berkah aja tu. Berkah di Maskat berkah di Indo berkah. Asal itu tadi konsepnya adalah saya harus jadi orang soleh dan saya harus transfer nih ke solehan saya dan tentu saja mulai dari scope kecil istri anak itu dulu itu tuh kalau mau berkah sahabat saudara kalau mau keluarga kita berkah ya begitu polanya gitu setiap kita semua berusaha mensolehkan diri terus share ke orang. Ini gimana biar nih orang dapat hidayah? Gimana biar nih orang jadi orang soleh? Terlepas sih mau terima atau enggak? Sebagaimana Abu Jahal nggak mau terima dakwah Nabi dan itu nggak mengurangi keberkahan Nabi SAW. Abu Lahab nggak menerima dakwah keponakannya dan itu nggak mengurangi keberkahan keponakannya SAW. Tapi harus ada upaya begitu. Jadi pola pikirnya gitu deh. walau begitu dan uh, orang yang ikhlas akan pelong pelong aja orang yang ikhlas akan pelong aja tuh. dan nggak akan terbebani kalau memang kita hanya niat karena Allah subhanahu wa taala yang bikin beban kalau kita ada ambisi dunia ada uh, target dunia itu beban kalau Allah kan gak Bebannya apa? Wo oh, enggak ada yang mau dengar juga antum sukses kok sebagaimana banyak nabi nggak punya pengikut yang penting kan, aku dapat nih uh, syarah ke istri. Diajar di istrinya, di dididik, anak-anak. Terus kalau udah dengan menyenangkan waktu, pelan-pelan ke orang tua, ke saudara, ke temen yang bisa dijangkau dulu. Tapi ingat perubahan harus bertahap. Gak bisa sekaligus. Itu tuh. Jadi doa Kenapa Syawetiamin Mendoakan kita seperti itu Karena itu emang sumber hidayah Dimanapun kita berada Asal pola kita gitu Berusaha Berada di atas petunjuk hidayah Terus ajak orang Mengikuti petunjuk Maka dimanapun kita berada Berkah Berkah Berkah Dan Antum harus selalu berpikir hal itu Karena kan apalagi yang kita mewariskan Kalau tidak itu hadirin Jadi uh, uh, Apa ya uh, Apalagi yang bisa kita uh, Wariskan Untuk akhirat kita Yang lebih bagus dari Kita jadi orang soleh Jadi orang Mendapatkan hidayah Dan kita ikut dalam Bahtera dakwah gitu loh Sesungguh saja, bertahap kita support apa yang bisa kita support dan pelan pelan gitu asal ini argo pahala jalan terus gitu mungkin itu ya e, itu doa dari syekh kita lanjutkan kita masuk yang pertama nih yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Allah. Mulai awalannya ma'allahi azza ala an takuna daiman ma'allah azza mustahdiron azamah mut mutafakkiron fi ayatihil kauniyah mislah kholqis samawati wal ard. Bamaa udaa fiihima min baligi hikmatihi wabarihi kudratihi wa'azimi rahmatihi wa minnatih wa'ayatihi syar'iyah alati ba'asa biha rusulah wala siyama kodimhum muhammad sallallahu alaihi wassalam Terima kasih Allah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu wa'ala rasulullah Muba'at Handirin dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala kata Syabdul Razak ketika menisyarah hadith ini uh, ucapan ini, kata beliau Syauti Amin itu membagi manhaj sehari-hari penonton ilmu menjadi beberapa bagian. Dan bagian yang pertama adalah ma'allah bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, sebelum kita bicara apa, bicara hal besar, bicara hal Detail, bicara tentang dakwah, bicara tentang segala macam. Justru, Sholsemin mengajak kita manhaj sehari-hari penuntut ilmu sebelum apapun, sebelum bicara segala macam. Kun ma Allah. Dia harus senantiasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Daiman ma Allah. Dia harus senantiasa setiap menit, setiap detik bersama Allah. Bersama tentu saja bukan secara zat, ya enggak mungkin. Tapi hatinya senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu poin deh, sebelum bicara macam-macam. Jadi karakter penuntut ilmu sejati ini hadirin, itu dikit-dikit Allah. Dikit-dikit Allah. Dikit-dikit Allah. Sebelum menurut saya, menurut Allah gimana? tuh Wah, Anda juga nggak tahu. Kan kita sama-sama, oh kita tanya nih. Menurut pandangan Allah ini apa nih? Ada ayatnya enggak? Atau melalui lisan nabinya, gimana nih? Atau pola pikirnya gitu. Jadi senantiasa ingat sama Allah SWT, apapun. Apapun. Makanya penuntut ilmu enggak boleh miss dalam berzikir, Zikrullah. Gak usah bicara proyek-proyek besar, kalau dikir pagi petang aja, masih suka kecolongan. Dan gak bisa, gak akan berkah. Ini, i, hadirin, yang kasih konsep ini bukan saya. Kita lagi baca buku yang ditulis, Ulama Fikih, terbaik atau salah satu yang terbaik abad ini. Dan sebelum bicara macam-macam, beliau mengatakan ikhris ala an takuna daiman ma Allah. Usahakan kamu tuh selalu bersama Allah. Selalu bersama Allah. Sebelum bersama yang lain, selalu bersama Allah. Ketika bangun ingat Allah tu. Alhamdulillah di akhirnya bagaimana tanah wahai hidup syurga. Terus solat. Alhamdulillah bangun sebelum subuh masih bisa tahajud tahajud, witir. Kalau kau darlo bangun sudah masuk subuh langsung salat sunah subuh, salat subuh. Lalu no, zikir bada sholat. Jadi kalau penuntut ilmu, habis ab, sholat langsung megang handphone, ya kita harus husnudkan dulu. Siapa tahu zikir bada sholatnya itu di handphone. Tapi kalau ternyata bukan zikir bada sholat yang ada di layar, itu bukan penuntut ilmu. Dan itu pikir-pikir lagi kalau itu mau kerjasama lebih besar lagi sama dia. Tidak berat. Pondasinya rapuh berantakan nanti ke depan. Dan itu bukan perlindungan ilmu. Jadi sekali lagi, pondasinya rapuh susah. Fondasinya harus benar dulu. PR. PR di dunia dakwah pada hari ini. Banyak di antara kita yang pondasinya gak kuat, tapi udah terjun. Dan salah satunya ini. Jadi, kita baca dikir pada sholat, terus dikir pagi petang abis itu masuk waktu pagi salat duha minimal dua 2 lah. minimal dua rakaat sebelum lagi keluar rumah baca doa ingat pokoknya kan namanya juga zikrullah namanya zikrullah artinya kan ingat sama Allah jadi selalu bersama Allah keluar rumah baca bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu ala la haula illa billah kalau bisa enggak berhenti sampai sini aja antum harus afalin allama inna uladz bikam min adilla aw dhalal aw azila aw zall aw adlima aw udlam aw anjaha la yanjal alai panjang, panjang tuh di, di upaya pertama-tama aja gua ngantong keluar tiap hari kok tiap hari dibaca lancar naik kendaraan baca baca dua naik kendaraan terus di perjalanan istighfarlah tasbihlah. pokoknya ingat sama Allah, tuh. pokoknya ingat. Daiman iman ma Allah, makanya kan dalam hadis muslim apa tuh? Karena Rasulullah SAW. Ya Allah ala ala kuli ahyani, Nabi itu berpikir kepada Allah di setiap waktu. Nah itu tuh, itu Nabi kita cerminin. Nabi zaman berpikir kepada Allah di setiap waktu, setiap kondisi. Nah, yang disayangkan pada hari ini justru e, kalau orang berbicara komunitas yang semangat berpikir, itu justru arahnya ke tasawuf misalnya. Padahal seharusnya ke aluh sunnah wal jamaah. Karena sunnah nabi itu berpikir tiap hari, berpikir tiap saat. Dan itu bisa. Dan pengalaman sedikit kami dalam bertemu dengan para masyaih juga memperlihatkan hal itu. Kalau gak salah kan sempat, eh, saya sudah sempat cerita loh di sini ya. Ketika salah satu masyaih di Riyadh itu ngajak rekreasi, itu kan ngangkat ngangkat apa ngangkat tiker, Bismillah. Terus pas mau masak, nyiap nyiapin ngangkat panci, Bismillah. Terus ngang, apa, e, masak nasi kebuli, Bismillah. Terus di Selawah telah namanya. Saya pernah ngajak, apa, eh, bukan ngajak, saya pernah bantu salah satu masya itu, pindah-pindahan rumah, itu ngangkat lemari, Bismillah nurunin tangga laut tangga bismillah lumatan. Waktu itu iya iya benar, benar diamalin ya. Tapi kita tuh kadang-kadang suka lupa ya. Dan eh uh, namanya Syah Razak juga waktu kosong dipakai zikir Terus di mobil baca Quran. Kalau uh, tidak ada Pembicaraan yang bermanfaat kalau memang kita tanya atau ini beliau akan jawab. Tapi begitu sunyi langsung buka, buka ya. Kalau nggak salah salah satu pakai handphone baca Quran. Jadi memang eh, kehidupan mereka tuh gitu. Terus yang salah satu yang ajaib juga saat nemenin Sheikh Musa. Rahimahullah. Syekh Musa meninggal ya, baru meninggal di Saudi waktu itu ya. Sama salah satu syekh juga, kalau nggak salah Syekh Isom ya, udah doa di uh, puncak. Itu pas turun dari puncak. Kita tahu kan, kita tahu Syekh Musa itu dokter kiroa. Ah aqar qiraat sepanjang perjalanan tuh beliau murojaah Quran terus juga yang paling membekas waktu itu ya bagi saya adalah pada saat kalau enggak salah Syekh Isa waktu itu ya itu di mobil bilang ke Syekh Musa Syekh Musa ana minta izin saya minta izin. Antum dengar bacaan Quran ana. Kalau ada yang keliru tolong diluruskan. Dan ini yang minta Syekh loh, bukan talibul ilm Syekh dan punya sanat. Tapi begitu sampingnya ada pakar Quran. Sama-sama Syekh. -sama yes tadi. Yang mereka ingat tuh Allah dia ingat tuh saya harus bener ini bacaan Quran saya karena ini berkaitan dengan Allah Swt. Terus dibaca kata Syamsa Fadl, atau baca terus beliau baca. Anak tahu Syaisom tuh baca surat apa? Surat Al Fatihah. Terus kalau kalau itu mungkin kalau anak tuh bisa gubrak gubrak kali saya anak pikir tuh baca surat Ali Imran kah? baca surat uh, Muhammad, surat-surat yang itu, Al-Fatihah, masih dicek juga. Baca. Tuh. Terus begitu waladolin, tanya, gimana ada yang salah, enggak? Enggak ada. Ya, udah baru lanjut, baru itu surat-surat panjang dibaca. Jadi, apa ya, mereka tuh benar-benar. Dan begitu selesai, dia musanya usahanya meronjah sendiri. gitu baca Quran. Daiman ma Allah nih, Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian. Ya. Apa aja kalau kita enggak bisa baca sambil jalan ya pikir aja. Ngobrol boleh tapi jangan sampai kita lebih banyak waktu dengan manusia daripada ke Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi itu hal yang penting untuk kita camkan. Dan uh, kita cukupkan dulu sampai di sini nanti kita lanjutkan lagi masih ada beberapa hal beberapa poin untuk uh, yang pertama ini tapi intinya kun ma Allah, da ma Allah, berusaha selalu bersama Allah Subhanahu Wa Taala dan ini syiarnya peneguh ilmu taubil ilmu itu selalu bersama Allah dan ini juga ditekankan sama Syaikh Syaikh Beliau dia seringkali mengatakan di majelis beliau kun ma Allah ya taubil ilm kamu harus Senantiasa bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat sama Allah. Jangan di, jangan diremehkan. Dan Syekh Abdul Razak mengatakan ini nih yang sering dilupain sama banyak penuntut ilmu. Sering dilupakan. Uh, saya rasa cukup sampai di sini. Uh, sebelum kita buka tanya jawab karena juga udah menjelang maghrib. Uh, saya ingin ingatkan kepada Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian pastikan hari-hari awal ini uh, kita punya start yang bagus ya. Karena walaupun Nabi mengatakan innamal amalu binniat, eh, innamal amalu bil khatim sesungguhnya amal itu tergantung hasil akhir. Tapi jangan lupa bahwa hasil di garis finish seringkali ditentukan oleh posisi di garis start orang yang posisinya di garis start bagus maka akan lebih mudah mengontrol jalannya pertandingan dan perlombaan dan ingat Allah mengatakan ibadah itu perlombaan fasta bikul khairat perlomba-lombalah dalam mengerjakan kebajikan posisi start menentukan alur perlombaan Posisi start menentukan jalannya perlombaan. Sehebat apapun orang, kalau dia start paling buncit, kemungkinan besar dia tidak akan menjuarai seri itu. Begitu juga dengan kita. Kalau hari pertama, kedua, ketiga, keempat miss, kita susah mendapatkan Layla qadar. Dan ini Talbis Iblisnya nih hadirin. Kita dibuat santai, karena dibilangkan kan belum 10 hari terakhir. Nanti aja semangatnya 10 hari terakhir. Karena tulqadarnya di 10 malam terakhir. Nanti aja dulu. Justru posisi kita di lap-lap terakhir sangat ditentukan posisi kita di garis start. Hasan Al-Basri pernah mengatakan, innama al-dzairu hasanah hasanatu ba'daha sesungguhnya salah satu ganjaran dari kebaikan adalah kebaikan yang berikutnya wa min uqubatis sayyi'ah sayyatu ba'daha dan di antara hukuman dosa adalah dosa berikutnya apa korelasinya dengan ramadan kalau kita isi hari pertama dengan kebaikan, salah satu ganjarannya kebaikan di hari kedua. Kita isi hari kedua kebaikan, salah satu ganjarannya kebaikan di hari ketiga. Kita isi hari ketiga kebaikan, hari keempat nanti dapat satu kaudar. Tapi sebaliknya, kalau hari pertama, kedua, ketiga kita isi dengan dosa, salah satu hukumannya dosa di hari keempat. Nanti dosa hari kelima, hari keenam nggak dapat satu kaudar. Cuali kita putus dengan obat dan istiqfar. Mungkin itu yang bisa disampaikan Dan uh, Antum boleh nanya silakan Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Ustadz Ketika kita, kita uh, Ketika kita Sharing atau Katakanlah kita Mencoba untuk menasihati orang lain Bagaimana Giat-giatnya atau tata caranya agar yang kita lakukan itu tidak riak atau tidak sumah. Nizar Khair. Ya. Terima kasih banyak, Nizar Khair. Yang pertama, yang pertama dakwah itu ibadah. Yang ibadah nggak akan diterima kecuali dengan dua syarat, ikhlas dan itibar. Jadi kalau kita nggak ikhlas, kita nasehatin, kita kasih masukan tuh nggak ada pahalanya sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua keikhlasan itu menentukan power ke power dari apa yang kita sampaikan. Ruhnya kalimat yang kita sampaikan itu keikhlasan. Antum catat sebuah kalimat menarik dari Muhammad bin Wasi. Al-Imam Muhammad bin Wasi ini salah satu gurunya Imam Muslim ya. Kata Al-Imam Muhammad bin Wasi, "Inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a lal qalbi." Sesungguhnya nasihat itu kalau lahir dari lubuk hati yang paling dalam maka akan masuk ke dalam hati juga. Kalimat ini bukanlah kaidah mutlak. Karena kita tahu Nabi udah nasehatin Abu Thalib, Abu Thalib enggak terima. Tapi kaidah ini adalah kaidah yang berlaku umum, mayoritasnya kayak begini. Memang ada pengecualian. Kalau enggak buka hatinya karena dia enggak mau dikasih hidayah. Tapi pada dasarnya ke keikhlasan kita tuh menentukan diterima atau enggaknya loh. Nah, coba kita ikhlas kepada. Yang ketiga, perlu kita camkan yang namanya kasih nasihat. Bisa diterima, bisa enggak. Biar kita untung dan kita nyaman apapun respon dia, maka kita harus ikhlas karena kalau kita nggak ikhlas kita akan lebih mudah baper, lebih mudah sakit hati, lebih mudah tersinggung. Tapi kalau orang yang ikhlas mau ditolak mau di mau diterima bukan urusan saya. Karena yang saya carak yang saya cari bukan respon positif anda, tapi yang saya cari ridho allah subhanahuwataala. Dan kalau saya ikhlas mau anda terima Mu anda tolak saya berhasil di sisi Allah. Kalau saya berhasil, kenapa saya harus sedih? Kenapa saya harus galau? Kecuali sedih karena dia enggak dapat hidayah, itu aja. Nabi sedih, tapi sedih nabi kan dia enggak dapat hidayah. Sebagaimana surat atau Besrash 28. Azizun alehima anitum. Nabi sedih kalau ada sesuatu yang buruk menimpa kalian. Salah satunya kalau misalnya ada yang maksiat tapi sedih itu. Tapi sedihnya karena duh, sayang banget ya dia Bukan karena masalah emosi, itu beda loh. Sedih, sedih yang nabi itu sedih yang kuat gitu. Jadi kalau kita ditolak, tersinggung, kita di ini baper. Uh, itu yang ngerusak fisik, rusak jiwa dan lain-lain. Jadi kalau mau dakwat tanpa resiko, resiko sakit hati, resiko stres, resiko tertekan, resiko hmm, baper, ikhlas. Lah. Dengan ikhlas, mau diapain, kita gak peduli. Yang penting Allah rito. Mungkin itu kali ya. Dan terakhir, kiat-kiatnya, dan paling penting ya, doa lah. Doa agar kita dibeli keikhlasan. sebagaimana Hadis surat Imam Ahmad, kalau main tahu dia dikempenan an usaha di China dan akustafir ke lima alam. Dan yang terakhir eh, dipuji orang enggak nguntungin kita, dicela orang enggak membahayakan kita. Yang membahayakan kita kalau kita dakwah enggak ikhlas itu bahaya. Yang untung itu kalau kita dakwah ikhlas walaupun dicela itu untung. Jadi kalau saja sebut terpuji orang enggak menguntungkan kita. Mungkin itu. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. E, mau bertanya tentang e, sampaikanlah pada mereka atau sampaikanlah walaupun hanya dengan satu ayat. Itu seperti apa ustadz artinya, maknanya, dan teknisnya? Yeses Allah. Iya, terima kasih Yeses Allah atas e, pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus. Ini pertanyaan terakhir ya, menutup Uh, pembahasan kita. A uh, balighu walau ayah sampaikan dariku walaupun satu ayat. Hadis ini hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita camkan kata para ulama ketika membahas hadis ini Uh, adalah orang yang menguasai ilmu itu atau ayat tersebut secara benar. Jadi kalau kita tahu uh, maknanya secara benar, maka hendaknya kita boleh menyampaikan. Asal kita tahu secara komprehensif kita tahu secara komprehensif. Yang berkaitan dengan ayat tersebut. Jadi walaupun misalnya kita nggak tahu e, makna surat al-ikhlas ayat 2, tapi kalau kita tahu al-ikhlas ayat 1, dan komprehensif ya, e, benar, sesuai dengan pemahaman Nabi dan para sahabat, maka kita boleh menyampaikan. Dan e, para ulama menekankan dan usahakan sebut referensi itu lebih aman lagi, lebih kuat lagi. Misalnya, sebagaimana dikatakan Ustad A dalam kitabnya, atau Ustad B dalam kajiannya, udah aman tuh kita. Karena uh, kata paruahmen al-zafakot salim, barang siapa yang menyebutkan referensi, dia aman. Kalau ada apa-apa, referensinya nanti yang ditanya pada hari kiamat gitu ya apalagi kita orang awam sebaiknya sebutkan diminta oleh para ulama menyebutkan referensi jadi jangan seolah-olah kita yang syekhul Islam gitu padahal kita cuma copy paste dari re, re, apa artikel sebutkan saya dapat dari artikel ini kesimpulannya begini mungkin itu uh, saya rasa cukup makasih banyak senang bisa beribadah bareng sama antum di Ramadan ya ini pahalanya masya Allah uh, insya Allah Alam uh, puasa hari ini diterima oleh Allah Swt dan semoga kita mendapatkan ampunan dan dibebaskan dari siksa neraka. Uh, sekali lagi senang bisa belajar dengan Antum Subhanahu Wa Taala. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.